Ayat-ayat dari Al-Quran. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيؤني فقال أنبيؤني بأسماء هؤلاء إن أنتم صادقين آيات من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله ومن يدلل فلا الله له ومن فلا فلاهادي له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 Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum zhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ama ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadjiya hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa shahra al-umuri muhdathatuhah Wakola muhdathatin bidah, wakola bidatin dalilah, wakola dalilah tinfinar. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, serta pendengar yang doroja, di dimanapun anda berada, hafidzonilah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali membuka majlis yang mulia ini. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat islam Dua nikmat yang merupakan modal yang paling berharga anugerah yang paling indah Sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya. Mengerjakan salah satu syiarnya. Dan menuntut ilmu agamanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita. Suri tauladan kita. Rasulullah SAW. beserta para keluarga beliau. Ahli bait beliau. Sahabat-sahabat beliau. Dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Sampai hari kiamat kelak. Khadirian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke 31, yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi: Wa allama adal asmaakul lha, thumma aradhhumu ala al-malaikati, fakal an biauni bi, bi kuntum sadiqin. Kata Subhanaka, "Tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau beri tahu kami. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, yang artinya, "Wahai nama-nama Asmaul Husna!" Dan Allah mengajarkan Adam asalam seluruh nama-nama yang ada. Thumma aradahum alal kepada malaikat. Lalu Allah memperlihatkan Benda-benda Yang namanya diajarkan kepada Nabi Adam kepada para malaikat Lalu Allah berkata Kepada malaikat Ambi'uni bi'asma'iha'ula Tolong jelaskan kepadaku Tolong sebutkan Nama-nama dari Benda-benda Al-hal dan seluruh yang Allah perlihatkan kepada malaikat. In kuntum shodiqin. Jika kalian memang jika kalian in kuntum shodiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Qulu subhanaka. Lalu para malaikat menjawab, subhanaka. Maha suci Engkau wahai Allah. La ilma lana. Kami tidak memiliki ilmu illa ma 'allamtana kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pelajari bersama baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Al Imam Ibn Qasir, rahimahullah dalam kitab tafsirnya dan juga tercantum dalam Al Misbahul Munir menjelaskan korelasi atau hubungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya Jadi, antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Beliau menjelaskan di dalam ayat ini Allah Menyebutkan kemuliaan Nabi Adam AS. Allah menyebutkan Kemuliaan Keunggulan Nabi Adam Di atas para malaikatnya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan Beliau Dengan Mengajarkan kepada beliau Nama-nama segala sesuatu Yang tidak Allah Ajarkan kepada Para malaikatnya Dan hal ini hadirin sekarang Terjadi setelah para malaikat Bersujud kepada Adam AS Yang akan disebutkan nanti Di ayat yang ke 34 Artinya secara kronologi kejadian Mereka diperintahkan sujud dahulu Baru Allah SWT Berkata mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama dari segala sesuatu yang ada. Lo, mengapa dalam susunan ayatnya kejadian ini disebutkan lebih dulu dibanding kisah perintah sujud dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di hadapan Nabi Adam atau kepada Nabi Adam? Nah, Ibn Qasir rahimahullah menjelaskan Alasan mengapa Allah mendahulukan penyebutan Kejadian ini Sebelum kisah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam Karena adanya korelasi Karena adanya hubungan antara kejadian ini dengan ayat sebelumnya Karena pada ayat sebelumnya Para malaikat tidak mengetahui hikmah dari penciptaan manusia dan saat Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu mereka menanyakan apa hikmah dari ditetapkannya manusia sebagai khalifah. Dan pada ayat sebelumnya Allah memberitahukan bahwa dia mengetahui apa yang, kali, apa yang mereka tidak ketahui Jadi pada ayat sebelumnya kita ketahui bersama kita sudah jelaskan Allah mengenak-menekankan bahwa Allah mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui Nah setelah Allah menegaskan kepada malaikat Bahwa Allah mengetahui apa yang mereka tidak ketahui Allah lanjutkan dengan ayat ini Allah lanjutkan dengan ayat ini Allah ingin menjelaskan Keutamaan Nabi Adam dibanding mereka Karena pada ayat sebelumnya kita tahu bersama Malaikat mempertanyakan Mengapa manusia yang dipilih sedangkan mereka melakukan kemaksiatan, pengkerusakan, dan pembunuhan di muka bumi Jadi malaikat menyoroti sisi negatifnya Nah dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Adam AS memiliki kelebihan di atas kalian Yang kalian tidak ketahui Yaitu Allah memilih beliau dan mengkhususkan beliau Untuk menyerap pelajaran Nama-nama dari segala sesuatu Jadi Allah mengkhususkan beliau Ketika Allah mengajarkan Nabi Adam Nama dari segala sesuatu yang ada Ini menunjukkan Adam AS memiliki keunggulan, keistimewaan di atas para malaikat bahkan sebagian para ulama menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa nabi lebih tinggi dari malaikat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jadi makom para nabi dan rasul, kedudukan dan derajat para nabi dan rasul itu lebih tinggi dibanding malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wataala. Jadi inilah korelasi hubungan antara ayat sebelumnya dan ayat ke 31 ini karena pada ayat sebelumnya malaikat mempertanyakan hikmah mengapa manusia yang dipilih sebagai khalifah dan malaikat menyoroti sisi negatif dari manusia bahkan sebagian dari manusia yang lebih tepatnya nah pada ayat ini Allah ingin menjelaskan salah satu hikmahnya mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah ingin menjelaskan bahwa Adam memiliki keistimewaan dibanding kalian. Adamlah yang aku pilih untuk aku ajarkan nama dari seluruh hal yang ada. Seluruh hal yang yang ada. Dan ini merupakan keistimewaan, keutamaan dan kelebihan Adam alaihi salam dibanding malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah ajarkan, Allah balikan, Allah tanya kepada malaikat, "Ambi'uni biasmaiha ula." Tolong jelaskan kepada aku nama-nama dari hal-hal tersebut." Jadi Allah perlihatkan seluruh hal-hal yang Allah ajarkan nama-namanya kepada Nabi Adam di hadapan malaikat Lalu Allah, Allah tanya kepada mereka Coba kalian sebutkan nama-nama tersebut Bisa atau tidak Ternyata mereka Tidak bisa menjawab Kecuali mengatakan Subhanaka La ilmalana Illama allamtana Innaka antal alimul hakim Jadi ilmu yang dimiliki oleh Adam AS, Tidak dimiliki oleh mereka Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam tidak dimiliki oleh mereka. Inilah korelasi dan sekaligus makna dua ayat ini secara global. Bisa dipahami hadis karihimanilahu ya kum. Jadi sehingga malaikat mengetahui ternyata Adam anisallahu memiliki kelebihan. Karena dalam sebuah riwayat sebagian orang kata ada. Malaikat-malaikat merasa bahwa Tidak ada Makhluk yang lebih Alim dibanding mereka Dan tidak ada makhluk yang lebih Terhormat dibanding mereka Nah Allah ingin menjelaskan hal tersebut Dan insya Allah nanti Mungkin di pertemuan yang berikutnya Kita jelaskan Pelajaran yang disampaikan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Ada pelajaran menarik tentang masalah ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Iya. Jadi itulah Makna secara global Sekaligus hubungan Korelasi antara ayat ini Dengan ayat sebelumnya Allah ingin menjelaskan Dan menerangkan Keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam AS Atas para Malaikat-malaikatnya Allah khususkan beliau, Allah ajarkan beliau nama dari seluruh segala sesuatu. Lalu Allah perlihatkan segala sesuatu tersebut di hadapan malaikat-malaikatnya, dan Allah tanya. Allah perintahkan mereka, tolong jelaskan kepadaku nama-nama dari seluruh hal-hal tersebut, dan mereka tidak bisa menjawab. Dengan begitu. Mereka mengetahui keutamaan Nabi Adam as. Karena di ayat berikutnya Allah perintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan mereka. Subhanallah. Allah perintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan mereka. Jadi ini menunjukkan kelebihan Nabi Adam as dibanding malaikat-malaikat Allah subhanahuwataala. Yeah. Hal yang kedua hadirin sekarang Setelah kita mengetahui Korelaksi Dan makna global Dari dua ayat di atas makna yang Hal yang kedua Yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah apa yang dimaksud Al-asma Dalam ayat ini Apa yang dimaksud Dengan nama-nama Yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS Assalamualaikum Karena apabila kita membuka buku tafsir Kita mendapatkan ada beberapa pendapat dalam hal ini Ada yang mengatakan Nama-nama yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nama-nama para malaikat Dan keturunan-keturunan Nabi Adam Ada juga yang mengatakan Nama-nama yang dimaksud adalah Nama-nama bintang-bintang Dan Wallahu ta'ala a'lam yang tepat dan yang benar adalah yang dirajikan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dan ini adalah tafsir dari Abdullah bin Abbas dan para ulama salaf yang lain bahawa yang dimaksud nama-nama dalam ayat ini adalah nama dari seluruh sesuatu nama-nama dari segala macam benda segala macam zat, segala macam sifat segala macam perbuatan jadi seluruh hal yang ada di alam semesta diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kata Abdullah bin Abbas hingga nama jamur dan cendawan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya seluruh benda dan perbuatan, seluruh kata benda dan kata kerja, keterangan waktu, keterangan tempat dan seterusnya. Jadi semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari mana kita simpulkan dalil kita ada dua hal. Yang pertama adalah teks dari surat Al-Baqarah ayat 31 ini. Allah berfirman, "Wa 'allama Adamal asma'a kullaha." Al-asma' sebuah kata dengan bentuk plural. Jamak. Ah. Hukum asalnya umum. Ditambah Kullaha Seluruhnya Untuk penegasan dan Pemastian Artinya tidak ada nama yang tertinggal Seluruhnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-asma'a kullaha Ini adalah Salah satu Redaksi yang melahirkan hukum umum Dalam ilmu usul fikih dan ilmu usul tafsir Oleh karena itu Barang siapa Yang mengatakan Hanya sebagian nama yang diajarkan Oleh Allah SWT Maka ia harus mendatangkan Dalil yang lain Karena tidak boleh Menghususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Oleh Allah SWT tidak boleh memilah apa yang tidak dipilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan al-asma' aqullah ini menunjukkan seluruh nama-nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu argumentasi yang pertama yang mendukung bahwa nama ini bukan hanya sebatas nama para malaikat, nama keturunan Nabi Adam, bukan hanya sebatas nama bintang-bintang yang ada di langit namun seluruh nama seluruh nama argumentasi yang kedua hadirin sekalian yaitu hadis sahih yang dibawakan oleh Imam Bukhari hadis syafa'ah yang cukup panjang ketika para manusia pada saat itu ingin meminta syafa'at kepada Nabi Adam Lalu mereka secara berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Fayatuna Adam fayaqulun. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam dan mereka berkata, "Anta abun nas." Engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqata Allahu biyadih. Allah menciptakan dirimu dengan tangannya. Wa asjada lakam malaikatuh. Dan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu. Wa alamaka asna kulli shey. Dan Allah mengajarkan engkau nama seluruh atau segala sesuatu. Fashwaklana inda rabbika Maka berikanlah syafaat kepada kami di hadapan rohmu. Atayurihana, min maka ninahad, sehingga Allah menyelamatkan kami dari kondisi seperti ini, tempat seperti ini. Jadi seluruh manusia mengatakan, Wa alla maka asmaa kulli sheikh. Allah mengajarkan engkau nama dari segala sesuatu tanpa ada pengecualian, tanpa ada. Pengecualian tanpa ada pengkhususan Ini adalah dalil Yang dibawakan juga oleh al-imam Ibn Kathir Dan juga terdapat dalam alam Isbahil Munir Yang mendukung bahwa nama-nama dalam ayat ini Mencakup seluruh nama tanpa terkecuali Tanpa terkecuali dan yang mengatakan sebaliknya Tidak memiliki landasan dalil Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama Yang mengatakan Hal yang berbeda Namun kita katakan sekali lagi Tanpa mengurangi rasa hormat Hal itu tidak berdasarkan dalil Karena dalil secara tegas mengatakan Seluruh nama Seluruh nama Ya, Itu yang dimaksud dengan Nama-nama dalam ayat ini Hal yang ketiga Hal yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Sali al-Uthimin Beliau menjelaskan Bahwa ayat ini adalah dalil Bahwa Hukum asal dari bahasa adalah Taukifiyah Maksudnya apa? Bahasa Yang digunakan oleh manusia Dari berbagai suku Dari berbagai ras Dari berbagai negara Dasarnya Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Mabda'uha tawkifi Jadi dasarnya Allah yang ajarkan kepada manusia Allah yang ajarkan kepada Nabi Adam Baru setelah itu terjadinya Pengembangan-pengembangan Tapi dasarnya Allah yang ajarkan langsung kepada Nabi Adam Bukan manusia Yang berusaha dan merangkai huruf demi huruf jadi bukan manusia yang melebelynya dengan nama tertentu. Begitu lihat gunung, orang Indonesia cari huruf G, cari huruf U, cari huruf N dan sebagainya tidak. Namun itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala hukum dasarnya dan setelah itu bisa jadi dikembangkan oleh manusia. Tapi dasarnya manusia tidak mengerti nama dari benda-benda yang ada di alam semesta. Kecuali setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang mengkombinasikan huruf-huruf tersebut, yang merangkai huruf-huruf tersebut. Ini buktinya, "Wa 'allama Adamal asma' akullah." Dan Allah mengajarkan Nabi Adam nama dari segala sesuatu. Dan kita katakan dasarnya jemaah sekalian, kita tidak akan semuanya. Dasarnya lalu bisa dikembangkan sebagaimana dikatakan oleh oleh beliau. Oleh beliau. Nah. Kenapa? Karena sekali lagi uh, Nas yang menjelaskan hal tersebut. Nas yang menjelaskan hal tersebut. Iya. Kita lanjutkan ayat tersebut. Hal yang berikutnya. Hadirin sekalian yang wa Aiyakum, sebagaiman yang terpampang dengan jelas di hadapan kita, setelah Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam, Allah memperlihatkan hal-hal tersebut, benda-benda tersebut, segala sesuatu tersebut kepada malaikatnya kepada malaikatnya tapi namanya tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi misalnya contoh dasarnya ya walilah hilma salul akta jadi di hadapan malaikatnya misalnya Allah kasih tunjuk ini ini ini pas lalu ini. Tapi namanya tidak dikasih tahu oleh Allah SWT Al -musamma, Jadi benda-bendanya diperlihatkan Dipaparkan oleh Allah SWT Jadi semuanya dikasih lihat Tapi namanya dirahasiakan Jadi diber dikasih lihat Namun namanya dirahasiakan Namanya tidak diberitahukan Allah hanya memaparkan hal itu di hadapan malaikatnya. Setelah diperlihatkan semua, fakola Allah berkata, "Ambiuni bi asma ihaula, terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku nama dari setiap hal yang aku perlihatkan barusan. Jadi seluruh hal itu, tolong jelaskan nama-namanya." Jelaskan nama-namanya In kuntum sadikin Jika kalian Memang orang-orang yang benar Orang-orang yang Benar Apa maksud orang In kuntum sadikin hadirin sekalian Jadi apa yang dimaksud In kuntum sadikin Jadi In kuntum sadikin ini ditujukan kepada siapa Kepada malaikat Apa maksudnya Maksudnya adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dan Al-Imam Ibn Katsir. Maksudnya adalah, maknanya adalah Allah berfirman. Beritahukanlah kepadaku nama dari seluruh benda, seluruh hal yang aku perlihatkan kepada kalian. Wahai para malaikat yang mengatakan... bahwa manusia itu melakukan pengrusakan. Kembali ke pada ayat berikutnya. Kata jāalufiḥa ma yusirufiḥa wāyas fikud dīma. Wahai para malaikat yang bertanya tentang hikmah, mengapa aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka melakukan pengrusakan, mereka melakukan kemaksiatan. Dan mereka melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Jadi tolong jelaskan kepada diriku wahai para malaikat yang mempertanyakan hikmah. Di balik penetapan bahwa manusialah yang menjadi khalifah di muka bumi. Jika kalian tidak mengetahui nama-nama dari benda yang aku perlihatkan di hadapan kalian padahal kalian telah menyaksikannya berarti kalian lebih tidak mengetahui lagi tentang sesuatu yang belum ada yang nantinya akan terjadi jadi begini hadirin sekalian ini perlu konsentrasi ya jadi Allah memperlihatkan benda-benda itu di hadapan malaikat benda-benda itu di hadapan malaikat lalu Allah tanya apa namanya ini seperti ini namanya apa Nah ini Seperti ini namanya apa Dan mereka melihat dengan Mata mereka Mereka menyaksikan benda-benda tersebut Dan mereka tidak tahu jawabannya Mereka tidak tahu namanya Kalau yang mereka saksikan saja Mereka tidak tahu Apalagi Hikmah dibalik Penetapan manusia sebagai Khalifah Yang akan terlihat Di masa yang akan datang Bukan sekarang Kan sekali lagi Dialog ini kan sebelum terciptanya manusia Jadi Maj malaikat bertanya sebelum Diciptakannya manusia Jadi yang anda lihat saja Anda tidak tahu Apalagi yang akan terjadi Lebih tidak tahu lagi Oleh karena itu sekali lagi Yakinlah Bahwa apa yang Allah ciptakan Pasti mengandung hikmah Jadi itu yang ingin Allah sampaikan Kepada malaikatnya Jadi apabila yang anda lihat saja Anda tidak tahu apa namanya Apa ilmunya Apalagi yang belum terjadi Tidak terlihat Pasti kalian tidak mengetahuinya Itu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat malaikat Dan itulah maksud ayat ini. Agar mereka mengetahui, agar mereka benar-benar memahami. Tidak mungkin Allah menjadikan manusia di atas muka khalifah di atas muka bumi kecuali ada hikmah yang besar dan kita sudah jelaskan di ayat yang sebelumnya. Dan hadirin sekalian rahimanillah wa yakum, ulama kita mengatakan pertanyaan Allah kepada malaikat, "Ammi'uni bi asma'i ha'ula." Tolong jelaskan kepada diriku. Nama-nama dari hal-hal tersebut Itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban Jadi Allah tidak inginkan jawaban dari mereka Karena Allah sudah tahu mereka tidak ngerti, Mereka tidak tahu Namun kata Syewa Semin Itu At-Tahadi Sebagai tantangan Dan untuk menunjukkan ketidakmampuan seseorang Jadi pertanyaan yang berfungsi untuk Kalau dalam bahasa catur Sekakmat jemaah sekalian Orang udah gak bisa berkutik lagi ditanya seperti itu Jadi pertanyaan Sehingga orang itu tidak bisa kemana-mana Dia harus tunduk dan mengakui Kelemahannya Ketidakberdayaannya Dan sebagainya Dan ini yang ingin Allah sampaikan kepada malaikat. tolong jelaskan deh Yang anda lihat saja Sebelum kita berbicara apa yang belum terjadi dan mereka tidak bisa menjawabnya. Iya. Yang berikutnya hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu malaikat menjawab "Qul subhanaka La ilma lana illa ma'alamtana innaka antal al alimul hakim Malaikat menjawab Maha suci engkau wahai Allah La ilma lana tidak, Kami tidak memiliki ilmu Kecuali apa yang engkau Ajarkan kepada kami Al-Imam bin Uqasir al menjelaskan Ini adalah pensucian ini adalah pembersihan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang dilakukan oleh malaikat-malaikatnya Artinya apa? Bahawa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu Dari ilmu Allah Kecuali atas kehendak Allah Dan tidak ada seorang pun yang pernah Atau dapat mengetahui sesuatu Kecuali apa yang Allah ajarkan Jadi tidak ada seseorang pun yang mengetahui atau yang dapat mengetahui sesuatu Kecuali Allah kandaki Karena semuanya bersumber dari Allah Seluruh ilmu bersumber dari Allah Dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui sesuatu Kecuali diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini maksud ucapan Tasbihnya malaikat Subhanaka La ilmalana illa ma'allamtana Malaikat ingin menjelaskan, ingin menjawab atau malaikat ingin mengikrarkan dan menjawab bahawa tidak ada satu pun yang dapat mengetahui kecuali atas kehendak Allah dan apa yang Allah ajarkan kepada dirinya. Ini adalah keterusterangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kata para ulama Di antaranya dijelaskan oleh Memkurtubi ketika mentafsirkan Ayat ini, ini adalah Adab Yang siyukianya dilakukan oleh Seorang hamba Seorang makhluk Ketika ia tidak mengetahui Tentang sesuatu Itu mengatakan Saya tidak tahu Sebagaimana kata malaikat Subhanaka la ilmalana Ilma alam tana inna ka antal alimul hakim. Oleh kerana itu, Alim al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, mewanti-wanti pentingnya mengatakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu tentang sebuah ilmu. Dan ini sempat kita tekankan Dan tidak ada salahnya kita tekankan Sekali lagi Karena salah satu penyakit Yang melanda Umat Islam pada saat ini Berbicara tanpa ilmu Berfatwa Tentang agama tanpa Ilmu Berkomentar tentang Sebuah akidah Sebuah ibadah tanpa ilmu ini adalah sebuah kesalahan yang sangat amat fatal Dan bertentangan dengan dalil Maupun praktek yang dilakukan oleh para ulama kita Karena sangat banyak dalil yang menjelaskan Bahawa kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu Baik secara larangan Teoritis maupun praktek langsung Larangan yang bersifat teori adalah firman Allah dalam surat Al Isra ayat 36. Walatapfu malaikah bihi ilm dan janganlah kalian melangkah mengerjakan sesuatu berbicara apa yang kalian tidak tahu ilmunya apa yang engkau tidak tahu ilmunya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kana sesungguhnya pendengaran kita penglihatan kita hati kita seluruhnya akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Larangan secara jelas, tidak boleh mengikuti sesuatu ilmu, tidak boleh berbicara tanpa ilmu dan lain sebagainya. Adapun dalil secara praktek, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa? Tentang kapan terjadi hari kiamat. Dalam hadis yang dikenal dengan gelar ummu sunnah, ibundanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Malaikat Jibril mendatangi Nabi dan para sahabatnya dalam wujud manusia, lalu beliau bertanya tentang apa? Tentang Islam, lalu tentang apa? Tentang iman. Yang ketiga tentang apa? Tentang ihsan dan yang keempat tentang hari kiamat. Akhirni Anisa ah, wahai Muhammad tolong jelaskan kepada diriku kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Nabi saw? Tanggal sekian bulan sekian. Nabi mengatakan mal masulu anhabiak lama minas sail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Yang ditanya dan penanya sama-sama tidak tahu. Subhanallah. Lihat, Nabi tidak gengsi. masa Nabi tidak tahu sih apa kata dunia, Subhanallah. Apa kata dunia lagi? Padahal hadirin sekalian, pertanyaan ini, pertanyaan ini, dilemparkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi saw di hadapan para sahabatnya. Iya pak tidak? Apa kata Umar bin Khattab Di awal hadis itu Bainama nahnu julusun inda rasulillahi Sallallahu alaihi wa sallam Ketika kami sedang duduk-duduk Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Di suatu hari Hadirin sekalian, rahimanillahu wa ayakum Orang mungkin mudah Mengatakan saya tidak tahu Ketika Ditanya empat mata Namun kalau ditanya Di hadapan jamaahnya Di hadapan pengikutnya di hadapan masyarakat luas itu sangat berat mengatakan tidak tahu. Kenapa? Karena setan memberikan was was harga diri anda dipertaruhkan, kehormatan anda dipertaruhkan, status sosial anda dipertaruhkan. Kalau anda bilang tidak tahu, nama baik anda akan jatuh di mata masyarakat. Itu was was dari setan. Orang mengakui kelemahannya di depan umum itu berat jangan ya, sekalian. Iya apa tidak? Iya. Karena secara tabiat orang ingin menampilkan kelebihannya di depan umum. Bukan memperlihatkan kelemahannya di depan umum. Kalau orang mengatakan tidak tahu itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kekurangan ilmu. Namun Nabi SAW tidak gengsi. Ini Nabi hadirin sekalian. Kan begitu. Dan malaikat Jibril ketika bertanya tentang hal ini berwujudkan manusia biasa kan begitu? Dan para sahabat tidak tahu. Para sahabat tidak tahu. Jadi seolah-olah orang yang tidak dikenal bertanya kepada Nabi Salam di hadapan umum, di depan, di depan umum. Itu lebih berat lagi. Itu lebih berat lebih berat lagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk seseorang bukan nabi ya, untuk seseorang mengakui ketidaktahuannya terhadap sesuatu. Ketidaktahuannya terhadap sesuatu. Kenapa? Karena kalau malaikat Jibril misalnya menampakkan wujud aslinya, dia malaikat Jibril, lalu bertanya tentang hari kiamat, itu lebih mudah secara psikologi untuk mengatakan tidak tahu. Untuk mengatakan tidak, tidak tahu. Iya apa tidak? Contoh, misalnya misalnya salah satu syekh, anggap saja Syekh Abdul Razak, hafizullahullah, bertanya ke salah satu ustaz kita di hadapan jamaah tentang sebuah hadis. Nah, ketika Syekh Abdul Razak yang bertanya... Syekh Darussalam nggak tahu nih, contohnya begitu misalnya. Bertanya kepada salah satu saat kita di hadapan jemaah, itu lebih mudah mengatakan tidak tahu. Kenapa? Syekh saja tidak tahu, wajar saya tidak tidak tahu kan begitu? Iya. Kalau Syekh saja tidak tahu, wajar saya tidak tahu. Jadi lebih mudah mengatakan saya tidak tahu. Tapi kalau yang bertanya salah satu orang awam atau penampilannya biasa tidak dikenal, itu sulit untuk Seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh, seorang ulama mengatakan tidak tahu kecuali barang siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun min al-Qur'an. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال, أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان فقال ان بيوني باسماءها الا كنتم صادقين آيات من القرآن